Ya, pagi hari ini buat ada yang di rumah silakan Anda bisa curhat langsung ke Mama Dede Dengan menghubungi nomor telepon di 569 yang di Jabodetabek Di luar Jabodetabek bisa menghubungi 02156976809 Dan bisa juga curhat melalui Skype silahkan di add saja di kami di mamahaa.beraksi Apa kabar Ibu-ibu? Hari! Sehat? Sehat! Udah pada makan belum sih bu? Alhamdulillah ya. Udah pada gosok gigi? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Ya, Suami ikut gak? Ya Di rumah ya? Ya Sehat juga tapi ya Begirsa dari ibu-ibu yang hadir di studio Suami itu diibaratkan sebagai kepala dalam rumah tangga Nah kalau uh, suami ibarat kepala rumah tangga Istri itu diibaratkan sebagai jantungnya Ya, Jadi kalau suami sebagai kepala tuh ada otaknya terus cerdas Pinter, cerdik, itu enggak akan berarti kalau e, tidak ada darah yang dipompa oleh jantung. Wah, jadi posisi istri juga sangat penting dalam rumah tangga. Apalagi e, sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga yang lebih banyak hadir di rumah tentunya akan mewarnai bagaimana kehidupan dalam berumah tangga. Nah, jadi ibu pengen disayang sama istri enggak? Eh, sama suami enggak, bu? Pengen ya. Suami pada sayang enggak? Alhamdulillah ya. Pagi hari ini kita akan membahas masalah tentang istri. Kita akan ikuti tausiah Mama, istri adalah jantung keluarga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbi ajmain. Istri adalah jantung keluarga. Siapa yang pengen punya istri yang salihah? Saya. Siapa yang pengen? Siapa yang pengen punya suami saleh? Saya. Bukan daripada jasa saleh, tapi sikap perilaku nya saleh, betul? Betul. Masyaallah, ini menentukan kebahagiaan rumah tangga kita. Rasul bersabda: Dunya mata wa hayru mataiha al maratus solihah. Dunia ini perhiasan. Perhiasan terindah di alam dunia isti yang soliha. Semua yang hadir di sini siar. semua termasuk istri-istri yang solihah. Ah. Rasul bersabda: Ada empat kebahagiaan seorang laki-laki. Satu punya istri yang soliha. Dua anak yang soliha. anak yang soliha. Kemudian Rumah yang besar penghasilan di dalam negeri. Enak apa enak? Semoga kita jadi orang yang enak banget. Ini yang diharapkan oleh kita semua. Tentu saja. Jadi isi yang soleha itu bukan perkara gampang. Makanya ketika akan mencari jodoh, cari yang ngerti agama. Tun kahul maratali arba'in limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha, parika bidati dini yang minuka. Nikah oleh kalian orang yang kamu sukai karena turunan, kekayaan, cantik, tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Alangkah senangnya seorang suami kerupanya istri yang solehah. Alangkah bahagianya seorang istri kalau punya suami yang soleh. Tadi Abel mengatakan, suami Kepala keluarga yang punya otak Perempuan adalah jantung Keluarga, yang memompa Darah, mengalir ke seluruh tubuh Sambil contoh Ada seorang profesor Yang membuat Penelitian kecil Di hadapan sebuah kelas Profesor tadi lagi bercerita Tentang cinta Seorang manusia Dia manggil seorang mahasiswanya, maju kamu sini Ada apa Prof? Saya pengen kamu tuliskan orang yang kamu cintai dalam papan tulis ini. Berapa orang? Sepuluh. Masih saya tadi nulis dengan spidolnya. Ini, ini, ini, ini. Ada tetangga, ada saudara, ada sahabat yuri sepuluh orang. Sudah, prop. Sekarang, coret yang tiga. Yang tidak kamu cintai. Yang tidak seutuhnya. Yang agak kurang. Coret tiga. Masih gampang dia. Cret, secret, secret. Tinggal tujuh. Dia mengira selesai. Profesor ngomong lagi. Coret dua orang lagi. Yang tidak seperti yang lainnya. Coret, Cret, otomatis tinggal lima orang yang dia cintai. Mereka mengira selesai. Ngomong lagi profesor. Coret lagi dua orang yang kamu kurang mencintainya. Bingung kan? Coret lagi dua orang. Ternyata tersisa tiga orang yang dia cintai. Ibu kandungnya, istrinya, anaknya. Mereka mengira ini selesai. Ternyata profesor ngomong lagi. Coret lagi satu orang yang kamu kurang mencintainya. Bingung kan nih, mahasiswa. Siapa lagi? Udah tinggal ibu, istri, anak. Dia mikir. Akhirnya dengan berat hati, dia besmalah. Ibunya coret. -cret. Teman mahasiswa pada nungak-nengok. Profesor masih ngomong lagi. Sorat lagi satu orang yang kamu kurang mencintainya. Bingung. Dia merenung. Tapi apapun yang terjadi ia harus ambil keputusan. Siapa di antara dua orang yang ia cintai yang paling dia cintai? Dengan keterpaksaan, dia teriak anaknya. Cret. Semua mahasiswa yang lain terpana melihat keputusan si mahasiswa ini. Lalu profesor nyamperin tuh mahasiswa. "Kenapa kamu mencoret ibumu? Bukankah engkau berasal dari darah dagingnya? Kenapa engkau mencerit anakmu? Bukankah dia adalah darah daging? Mahasiswa tadi sambil nangis, dia mengatakan, wahai Pro, Ibu saya, suatu saat tua dia meninggal, meninggalkan saya. Anak saya, kalau sudah dewasa, dia menikah. Itu pun meninggalkan saya. Otomatis, saya ditemen hanya dengan istri saya. Dalam suka maupun duka. Dari awal sampai sekarang kehidupan saya. Sampai datang kematian. Mungkin kalau saya sakit parah. Saya sudah jompo dia yang urusin saya. Profesor tadi nanya lagi. Apa lagi alasan kamu? Laki-laki tadi, mahasiswa tadi mengatakan. Ibu bukan pilihan saya. Anak bukan pilihan saya. Tapi istri pilihan saya. Saya yang memilih mereka. Saya datang kepada orang tuanya. Melamar. Bahkan memaksa. Untuk menjadikan dia sebagai istri saya. Saya serangkan dia. Saya dia bahagiakan dia. Sementara ibu saya bukan saya yang memilihnya. Tapi Allah yang menentukan takdir saya lahir dari beliau. Anak saya bukan saya yang memilihnya. Tapi ternyata engkau yang menentukan dia adalah anak saya. Itulah alasan. Kenapa yang satu yang saya tinggalkan hanya istri saya. Ini pelajaran. ...seperti Abdel katakan di awal... ...istri adalah jantung hati dalam keluarga. Anda bayangkan? Istri andanya yang membuat Anda senang bahagia. Istri adalah yang membuat Anda merasa nikmat. Istri Andala yang membuat Anda merasa betah di rumah. Istri adalah yang mengandung anak Anda. Istri adalah yang melahirkan anak Anda. Yang menyiapkan makanan buat Anda. Menyiapkan makanan buat anak-anak Anda. Menyiapkan pakaian buat Anda. Menyiapkan pakaian buat anak-anak Anda. Istri Anda yang merapihkan rumah tangga Anda. Istri Anda yang nunggu sampai tengah malam. Walaupun suaminya belum pulang. Istri Anda lah yang rela nungguin dia belum makan. Gara-gara suaminya belum makan. Dia rela menahan rasa laparnya. Masa Allah. Luar biasa. Jadi suami jangan sombong. Ketika baru menikah, tidur stikar berdua. Ah. Makan sepiring berdua. Wow. Minum er berdua. Yeah. Begitu maju kehidupan. Mulai Ik pangkat jabatan naik. Fasilitas banyak. Popularitas luar biasa. Kekuasaan banyak. banyak, mulai bertingkah. Mm. <laughs> banyak perempuan lain yang naksir Anda. Sadar, wahai para suami. <laughs> Perempuan yang mendatang naksir Anda gara-gara Anda punya popularitas. Gara-gara hmm. Anda punya kekuasaan. Gara-gara Anda punya duit. Hmm. Sadar, istri Anda yang mendoakan Anda biar Anda hidup bagus. Istri Anda yang mendoakan Anda biar karir Anda naik. Sadar, para suami. Jangan bertingkah. Hmm. Perempuan yang kedua. ketika Anda jatuh pensiun. Jatuh bangkrut. Mereka pergi meninggalkan kalian. Kenapa? Yang mereka cari popularitas. Yang mereka cari adalah harta. Dari suaminya ini. Habis duitnya gak ada. Luar sana masih banyak laki-laki lain. Yang akan menampung dia. Hmm. Pikir. Pakai otak yang cerdas. Kalau anda sebagai kepala keluarga. Jangan kalian. Sekali-kali. Menyakiti perasaan istri kalian. Wahir Raja. Arif, Agus. Amung. Kalian Abdel. Sadar. Masa kalian harus sadar, tanpa istri bagaimana pakaian kalian, tanpa istri bagaimana rumah tangga kalian. Rasul pun mencuci pakaian istrinya kadang-kadang. Kalau seorang suami membantu rumah tangga istrinya, wajar rumah tangga milik berdua. Jangan merasa sudah banyak berjasa mikir, perempuan lebih capek daripada suami. Betul gak, Bu? habis subuh suami nonton TV minum kopi hmm. makan roti hmm. bini ke dapur oh. nyiapin sarapan ya apa iya iya yeah. selesai makan suami kerja anak sekolah yang beresin meja siapa istri ke warung ke pasar masak nyuci ngejemur ngejemreng nyapu ngepel beberes nyuci piring Nasi habis masak lagi, sayur habis bikin lagi, sambal habis bikin lagi, terus kerja cucian kering diangkatin, dikebutin, diteriskain, sore suami pulang jam 4, jam 5, suami mah jamnya terbatas, istri sehari jumpleng, dari pagi melek mata, sampai tenggelam matahari, sampai tenggelam mata suami. Wahai para suami, perhatikan istri kalian. Jangan parasoamen, parasoamen, parasoamen, kalian, kalian. Kalian parasoamen, siapa-siapa. parasoamen, parasoamen, parasoamen, parasoamen, parasoamen, parasoamen, parasoamen, parasoamen, parasoamen, Karena mereka tidak bisa apa-apa. Nangisnya cuma sebelah. Yeah. ya Sebelah nyari yang montok. <laughs> Tapi kalau kita hey, perempuan. Hey. Suami kita beri dunia Tenang aja. Kerja gue bisa. Ngurusin anak bisa. Nyuci bisa. Bebenah bisa. Nyari duit bisa. Makanya mikir. Wahai kepala suami. Jangan belagu. Kalau belagu muka lu. Jangan oh. Oke, okay, Rajas. Oke, okay, yeah. ja. Jis, dengerin. Miekeen, je neemt dat je tawel. Tawel, sorry. Oke, baik, itu dia. Toastia Mama untuk tema kita tentang istri adalah jantung keluarga sekali lagi saya ingatkan anda yang ingin curhat melalui telepon silahkan di 56976809 untuk yang di Jabodetabek di luar Jabodetabek di 02156976809 dan skype juga bisa silahkan diatasi di kami di mamahaa.braksi@indosiar.com dan sekarang kita harus break sebentar nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mamah dan AA. Beraksi